Tang Gilbert, coba lah tahun depan a g n g g a r a n itu tidak usah dihabiskan. Jadi yang tersisa seperti ini dua t u b u h k a n dispan untuk satu bulan. Ya kan kalau ngabis ya kan bisa dialokasikan untuk tahun berikutnya. Jadi jangan mentang-mentang ada sisa dua r t u h harus dispan dihampur-hampurkan, ya kan? Disquandering begitu sayangan uangnya itu. rakyat dimana-mana, banyak yang misal, k kelaparan, banjir dimana-mana, musibah dimana-mana. Itu aja saya rasa saya harus dibikin satu peraturan, jadi APBN atau APBD yang sudah diputus, diketok itu, masih ada sisa, bukan untuk dihabiskan pada tahun anggaran itu. i t u aja, m a kasih. Oke,、okay, terima kasih Pak Gil, b a Pak u t o m o Terima kasih, menurut saya, itu manajemennya berarti kurang bagus. Itu untuk k e d e p a n n y a harus d i p e r b a i k i Jadi agar penggunanya benar-benar bisa maksimal Terus kedua itu duit segitu itu bukan duit kecil sebetulnya Kalau mau sebetulnya untuk membuat MRT di Jakarta aja itu udah lebih dari cukup gitu Kita gak perlu n g u t a n g lagi ke Jepang atau ke negara lain Dan gak perlu repot-repot lagi gitu loh Cari、uh, duit lagi kan kita kelebihan dananya banyak t e r i m a kasih Terima kasih p a k u sama kali サマキアンサマキアンマパッキアンメマンネガラギタヤンサル t ンタイニバニアサウィアンピンサル Bu, bu ya tapi、uh -huh. kita terima kasih benar ya、uh, uangnya nggak dipakai semua dikarenakan KPK sekarang lagi galak-galaknya terima, terima kasih terima kasih Pak Li taanre d ya sama siapa yang ya, silakan ya, baiknya uang yang sisa ini ya dibikin jembatan itu g a k a d a masa l a h jembatan banyak yang g a k layak ya di 安倍さん。 マシンパスピラケン はい。い 私たちは。<て> Bahwa paling lama bulan September, maka apabila、uh, rencana kegiatan tidak terlaksana, artinya belum dimulai. Maka anggaran bisa dihanguskan. Harapannya adalah supaya akhir tahun tetap berjalan secara baik. Tapi itu mesti dibuat dalam aturan pelaksanaan. Atau yang kedua adalah tidak usah pikir panjang. Kita harus berpositif thinking. Setiap kelebihan kembalikan saja kepada negara menjadi tabungan. Oleh dong sekali-sekali kita menjadi negara yang kaya. Jadi dah. サマトレバリオサマトレバリオサマトレバリオサマトレバリオサマトレバリオサマトレバマトレバリオサバリオサマトレバリオサトレバリオサマトレバリオサマトレバリマトレバリオサトレバリオサマトレバリオサマトレバリオサマトレバリオサマリオサマトリマトレバリオサマトリマリオマレサリサト jauh sekali meleset dan harus diperiksa juga kenapa tidak berjalan itu apakah ada hal-hal yang、uh, kalau kayak terjadi hal-hal yang seperti inflasi tiba-tiba harga naik tiba-tiba barang-barang naik mungkin tidak terbeli atau ada itu yang penting itu meleset jauh kalau sisa segitu itu si analisnya harus diperiksa itu untuk apa dia、uh, ma Membuat anggaran sebesar itu Terima kasih Terima kasih kembali Pak Andi Pak Fauzi Selore Pak, silahkan Pak Itu kalau kelebihan uang itu Bisa berarti Buat b e r u t a n g negara Supaya negara ini jangan banyak utang l a l u ya perencanaan di b a t a s e c a r a cermat berarti sebenarnya kita itu bisa menggunakan uang dengan hebat agar negara ini kaya beneran bukan k a y a yang seperti k a y a utang gitu terima kasih j a n a n s a m p Pak Alex 私はそれでできるようになったら、おらんびるらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにくる、えらんすきにく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 なんで、この1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つ e n つの1つの1つの1つの1 e の e つ i 1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 マカシパカイミトビスネス mengecewakan ya k e l a u s u d a merentah gitu, d i h bilang sampai utang, tapi, kita sampai berutang-utang, h h tapi dikasih anggaran n g d a k d i k a k a i gitu, sayang sekali gitu, Terus, mereka ngapain gitu, itu kerjaan bu. m a k a i h Ya, Pak Ocan, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Iya, ini、uh, pemerintah kita memang kali ini kelihatannya mereka ketakutan ya, ketakutannya karena. Uh, mereka melihat kasus-kasus yang terjadi yang berhasil diungkap oleh KPK, sehingga mereka ketakutan sendiri untuk minta dana ke DPR dan untuk menggunakan dana itu di yang pertama. Jadi artinya、uh, mereka ketakutan untuk、uh, ditangkap lah gitu sama KPK gitu lah. Nah yang kedua, menurut saya mereka ini、uh, kinerjanya buruk sekali ya. Mereka untuk、uh, menggunakan dana aja n gak g bisa. Kasaran seperti itu kan.、Mm -hmm. Mereka di, di instruksikan untuk menggunakan anggaran yang ada aja, mereka n gak g bisa. Apalagi untuk mencari dana kan gitu. Gitu aja. Nah, baik, Terima kasih Pak Oka. t a Riva, selamat sore s i l a k a n Ya sore ibu,、yeah. itu dana nya dialokasikan saja untuk kesehatan dan pendidikan sesuai dengan program gubernur dan wakilnya. Saya rasa itu kan udah yang terbaik ya daripada dihambur-hambur kasih saja tidak t a kemana gitu. Iya gitu aja deh. Selamat、so, pagi Pak Prabu. s、so, e l a m pagi. Ya、yeah, silahkan. Pak Sedih banget k a y a n a sudah disiapkan tidak dipakai dan Menteri maupun Presidennya kok seperti tidak mengikuti dari bulan ke bulan. ブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブたッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシ e とキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシュとキャブラッシ ya berarti abe etong asal bapak senang ya kan ya kalau saya sih sebagai orang awam ya saya bilang ini kalkulasinya nggak bagus ya karena pada saat dibikin APBNP itu kan、eh, digodok dibawa penas dari bapak nas baru diketok palu di DPR harusnya semuanya kan terpakai terserap dengan baik kalau masih ada tersisa seperti ini berarti kalau saya sih ya saya n g a k negatif thinking ya mungkin kalau nggak diawasi oleh KPK dan masyarakat mungkin dana ini kan menguap habis nggak tahu kemana larinya gitu aja m b a k t a s i ya pak Yopi oke selamat pagi mbak ini menarik jadi gini ini kan semenjak KPK、uh, kita kita apa namanya serius soal korupsi lah ya seperti ya jadi di masing-masing kementerian i t u para pegawainya staff direkturnya m e r e k a takut untuk membuat proyek-proyek karena mereka sudah terbiasa dengan membuat proyek untuk korupsi ya kan? sehingga ketika KPK begitu serius turun di kementerian-kementerian ketika mereka mau membuat proyek proyek apa sih yang harus kita bikin jadi kebingungan karena terbiasa dengan hal yang tidak benar sehingga ketika menjadi b e n a r mereka nggak tahu harus bekerja yang b e n a r bagaimana jadi ini m e m a n fungsi kontrolnya nggak jalan terima kasih p a Roni iya パ、uh, ス yang itu ke、right. aja ke ara, pada プリン yang menyangkut anggaran langsung gitu itu alah kayaknya n jad, gak g jadi terlalu diperhatiin lah padahal itu sebenarnya duit bener ada di situ bener yang bapak-bapak bilang tadi soal sekarang kan ada KPK jadi anggaran n yang udah dianggarkan memang gak d a d a p i n jempol sebagian loh perencana nih bakal a d a korup nih nah sekarang jadi masalah nih ya udah jadi fenomena umum terbuka bahwa menjelang、eh, penghabisan anggaran-anggaran nih itu Duit dipakai buat yang macam-macam tuh yang e nggak ada Pokoknya yang nggak ada diadain a l aja Bukannya benar jadinya harusnya kan proyek yang memang betul-betul、uh, sesuai dengan Rencana yang baik gitu Ini misalnya contoh aja deh Ada jalan yang bagus Dia bisa tambahin itu jalan dicor lah Apa di tebelin larva yang mungkin harusnya banyak ditelan lain Yang perlu untuk diprioritaskan Tapi prioritasnya ke proyek yang dianggap ini lebih gede nih Buang a l a u tembak di sini gede nih Nah jadi yang ini aja otaknya begitu Jadi meskipun mungkin orang-orangnya ya Yang katanya negara religius gitu s e b e n a r n y a bukan negara yang religius Moralnya t a k d a celek gitu Ajaran-ajaran itu -ajaran jadi n gak g pengaruh lah gitu ya Itu n gak g kembali lagi ideologi s a t u b a n g s a Kalau ideologinya bagus Atau ajarannya bagus Pasti negaranya gak bagus Contoh di negara-negara barat i t u Makasih Mbak Selamat pagi p a Leo Sebelah pagi, Bu Nengah. Iya, silakan. Iya, Bu. Ini memang tidak efektif dengan kelebihan anggaran yang 250 triliun begini. Ini tidak hanya membuat dolar menjadi Rp10.000, bahkan Rp13.000, dan lebih itu bisa terjadi. Demikian, terima kasih. Ya, Pak Ismail, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, kita bicara secara sederhana saja, saya pikir ya. Seperti rumah tangga seorang bapak memberi. Ibu u a k t u satu juta tahun, kalau lebih ya. dimanfaatkan saja untuk yang bermanfaat seperti pemerintah ini kan infrastruktur kalau bisa kalau ada lebih itu tanpa kita、hmm. mengambilkan aida aida asur akuntansi lebih baik tidak nasa dia jadi sisa 2 0 a r a t u r i l i u n itu bisa untuk membangun listrik tenaga matahari sebanyak dua p u ribu megawatt nah itu kan bisa diibahkan pada PLN Kemudian tidak ada a pembelian a namanya p bahan bakar lagi sehingga bisa dibuat kebijaksanaan misalnya untuk rakyat yang、e, kilowatnya kecil bisa gratis gitu misalnya saja atau untuk membangun jalan jembatan. Jadi dialihkan pada satu dengan cara cerdas gitu ya. Dialihkan pada hal-hal yang penting gitu. Sementara Januari itu kan sudah anggaran baru. Jadi sudah パパギパディ 私のちは大阪で行われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われると言われいると言われていると言われ Uh, saya perhatikan itu seringkali p e m o t o n g a n anggaran Ini kan gak jelas Orang menganggarkan sesuatu kan ada dasarnya Kemudian dipotong 20% Dipotong 30% Atau bahkan 10% pun dipotong Itu sangat sulit Bagaimana kita mau mengatur、uh, pekerjaan yang dipotong gitu? Bagaimana juga seperti saya kemarin dengar komentarnya Pak e Sikam Saya pikir saya s e t u j u itu Jadi Anggar itu kalau dipotong, sementara sudah direncanakan. Bagaimana kita membuat? Mana yang dipotong, mana yang dibuang, mana yang enggak? Kan t u m e s u i diatur ulang lagi semua. Itu, itu poin kedua. Poin ketiga adalah, semua orang jadi sekarang itu serba takut melakukan sesuatu, karena pertama, BPK masih sangat normatif dalam melakukan audit. Normatif dalam artian begini. Kalau pelaksanaan pekerjaan sudah mendekati akhir tahun, katakan, kemudian tidak selesai di akhir tahun, Itu selalu dipaksakan untuk selesai tahun Tidak ada toleransi sama sekali untuk Misalkan perpanjangan sampai ke Februari atau Maret Karena sudah penganggara a t a proses tender Sudah mundur sampai ke Juli, Agustus misalnya Itu yang menurut saya Perlu orang-orang yang berani membuat terbosan Karena selama kita bermain di ranah normatif semua Ya kita akan begini terus Dari DPR-nya sampai ke ekskusi e proyek itu ya Akan terjadi terus setiap tahun begini Saya kira... どう i たらいいの Atau rumah sakit, masih banyak r a k y a t kita yang miskin. Ya termasuk yang banyak lah, ya uh, artinya, uh, di Jakarta pun masih banyak orang yang membutuhkan. Terus sama、uh, subsidi BBM, perlu d i a l i h k a n ke situ gitu. Gimana caranya kita, n gak g tau h lah, o r a n g a w a m Jadi pemerintah sendiri yang mengelola,、uh, jadi bukan dihambur-hamburkan、uh, s e m a u、uh, n y a Terima kasih. 私は私はあなたの会話をしていました。私はあなたの会話をしていました。 ギネカワヤンカケビペーザービテンアタウ i ザピカロギ a ギアイヤスミザタウウグマサイトが2ユーワリコタイヤ。 でも、私はそ見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけた パーヤスティークラレオマクリスパンギュガエステラティエミンキダカネギュガいナムギルマエスパマリタニエンディタサモアンガ e ナウナンダカパリマネギディマンハンバーアンバイプラザツワイディアンアダマニエエンディタタナオレバンドパマトパソリヤパパ e リエンティタサワイ e ンティタサワイエンティタサ e イエンティタサワイエンティタサワイエンティタサワイエンティタワンシドコワウアメ Seperti t e m a n t a m a n Sebagai majelis Untuk uh, uh, gereja katolik Di daerah Kalidrus itu Itu mereka sudah bangun ya, Sudah bangun itu、uh, Menghadapi kendala tidak boleh disana Tapi pendekatan yang dicari adalah Pendekatan mendekati Pemuka-pemuka agama disana Dan kelompok Apa namanya、uh, Seperti kayak FPI di daerah sana gitu Ya ya tentu dengan u a n u a n g ママロさん セーフテイヤーカタスワーサー。ホントジュンパー、デラシパテイト、アンドレスワーツウ、ディブラーカン、コンプレックサイア。チップ、アダカンポン、マシカンポン、バターウィーズモー、アランマランネバターウィーズミ d シーヤブリトラ。チップ、アンダカンテイ、ビキングヘイジェリトンガタンガ、コモンタスバターウィーズモー、アランドルバターウィっズモー、ビタンガタンガタンガ、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 Kampung yang ada di Bali itu kan juga tidak mungkin. Jadi artinya jangan atau kita mau bikin masjid di tengah danau Toba yang semuanya orang Protestan b a t a k itu kan juga tidak mungkin. a r t i n y a sama-sama saling inilah saling t e n d a n g k a l a n d r a s itu. Baik, terima kasih pak u g r h Pak Andre. Ya. トランシータイトーストーラープナ a プナ アラスミリ、ウォーカムチタンアラフィネー、ウントキタタンパティ、ダンピタンアラブシャンパ n ィ、ウミキタンアラスミリ、ヤングチタンウントキタン。 パラパンフミニャンに、やん in、so okay. yeah, so,、サマいい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 私 <mach> <asthma> は そ,、ね so、れそれるは そ, それを見は、このゲーは、このゲーは、このゲームは、こムは、このゲームは、このゲは、このゲは、このゲは、このゲは、このゲは、このゲは、 Setiap warga negara untuk memeluk agama mati salah di sana.、Gitu. Memang pemerintahnya yang sengaja memelihara untuk menjadi、uh, b i n t a untuk a l i s a n dari k a t u s k a t u s korupsi yang begitu besar.